Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu rabbuna wa yarda Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Orang kita ngontrak, tapi ngontraknya gratis dari Allah Allah cuma minta kita jangan bermaksiat Jangan bikin dosa Banyak main, banyak pahala, banyak manfaat, sedikit dosa Jadi kontraktor sejati aja bahkan saya pernah ngalamin ngontrak di sebuah rumah gubuk di dalam hutan kenapa bisa kayak gitu? karena di rumah yang sebelumnya kita disuruh keluar gak sanggup bayar kontrakan bayar kontrakannya per bulan karena gak ada duit kalau gede-gede per tahun jadi per bulan aja gak sanggup bayar akhirnya harus keluar dan cuma ada satu pilihan yaitu rumah gubuk yang ada di tengah kebun atau lebih tepatnya kayak mirip lebih e, ke hutan daripada kebun karena pelosok banget dan gubuk itu tidak ada dinding di bawah cuma ada dinding di atas sehingga kalau malam kita lagi tidur tuh sering dimasukin oleh babi. Datang babi masuk ke dalam rumah. Eh, hey, hey, hey. ada hewan peliharaan kita tuh bukan kucing anggora, babi. Jadi pernah ngalamin kayak gitu juga Kemudian juga alhamdulillah karena doa orang tua. Saya sekolah dari sejak SD sudah beasiswa. Tidak pernah bayar uang sekolah sampai kuliah. Bahkan nikah juga beasiswa kan? Nikah aja beasiswa. Tidak ada modal. Terus eh, sampai perabotan di rumah kita itu adalah perabotan hasil doa. <tuh> alhamdulillah saya... ...beberapa kali juara Musabahkoh nasional dapat hadiah. Di antaranya kalau di tingkat provinsi itu dikasih hadiah sepeda. Kayak BMS gitu, dikasih sepeda yang lumayan. Saya pakai untuk sekolah. Terus juara lagi tingkat kabupaten, dikasih TV. TV yang ngasih bupati tingkat nasional, juara lagi dikasih lagi TV. Jadi di rumah ada dua TV. Begitu tukang pajak, dulu kan TVRI mah pakai pajak ya. Datang ke rumah, minta bayar pajak per bulan itu yang pajak TVRI... <tuh> Ibu saya bilang, ini TV bukan saya beli, dikasih sama gubernur. Jadi kalau mau minta pajak, minta sama gubernur, kata ibu saya. Orang TV-nya liar. Ini gimana caranya ini, Bu? Ya Terserah, mau bayar pajak, saya enggak siap bayar pajak. Soalnya saya juga enggak pernah minta TV. Yang enggak sih gubernur, akhirnya ya udahlah ditanda tangan aja lah, Bu. Tanda tangan, lunas gitu. Dianggap lunas, terserah diantar gimana dengan gubernur. Hampir bisa dibilang, keluarga saya yang pertama kuliah itu saya. Dari tujuh bersaudara, saya anak kelima. Kalau dari saudara kandung, saya anak pertama. Dari saudara tiri itu, dari kalau dari ibu tuh bertujuh. Kalau dari ayah banyak soalnya. Saudara saya dari ayah itu ada sekitar sembilan belas. Jadi ayah saya tuh, ibu saya adalah istri keduanya, dan kita bertiga. Ibu saya ayah itu adalah suami keduanya. Ini unik banget nih keluarga. Karena suami pertamanya ada musibah, gitu, akhirnya nikah dengan ayah saya. Nah Jadi keluarga kita tuh total sekitar dua puluhan. Saya enggak persisnya berapa. Dua puluhan, karena ada yang sudah meninggal, saya harus ingat-ingat dulu. Dari dua puluhan keluarga kita, saya orang pertama yang kuliah. Keluar negeri pula, Al-Azhar, Kairo gitu loh. Itu ngandelin apa coba? Enggak mungkin ngandelin duit. Gak mungkin ngandelin lobby orang kita gak punya kenalan siapa-siapa. Orang yang e, berpengaruh murni dari nol banget. Tapi karena mungkin, bukan doa saya. Saya waktu itu masih culun gak jelas gitu gak bisa ngedoain yang benar. Doa dari orang-orang tua. Doa yang luar biasa akhirnya bisa ngerasain perubahan yang jelas signifikan dalam keluarga kita. Karena doa orang tua akhirnya. Kita bisa tinggal di rumah kontrakan, tetapi udah lebih layak di komplek gitu. Rumah kontrakan-nya di perumahan. Kemudian udah ada telepon rumah. Pas saya ke Mesir, Alhamdulillah dengan doa dari ibu saya, saya yang bisa ngebiayain adik-adik sekolah. Adik-adik sekolah saya kirimin tiap tiga bulan sekali saya kirimin. Sampai akhirnya saya tanya pas sudah dekat bulan Ramadan, Mak butuh apa di rumah? Yani bangnya manggil saya bang gitu ya. Bang ini di rumah kita udah lama udah dari sejak dulu pengen punya kulkas karena kalau bulan puasa itu suka beli es ke tetangga nah mama pengen punya kulkas sendiri oh ya berapa kulkas ntar mama lihat ke pasar berapa harganya jadi kayak banyak duit gitu nanya berapa harganya terus disebutin saya kirimin pertama ada kulkas itu ketika saya ke Mesir di rumah kita pertama ada kulkas saya-saya di Mesir dan saya dulu bercita-cita banget Pengen banget sekali-kali bawa ibu saya, ayah saya, keluarga besar itu naik mobil sendiri. Karena selama ini kita selalu naik angkot. Itu kan sederhana banget ya, bagi orang miskin tapi itu sesuatu loh. Kalau bagi orang yang mampu, ah gitu aja kok di, uh, jadi cita-cita. Bagi saya itu cita-cita. Pengen bawa ibu saya naik mobil sendiri, biar nggak naik angkot. Kenapa? Naik angkot aja irit coba. Jadi pas saya udah SD, udah agak gede. Kan kalau udah gede itu naik angkot gak, gak bisa berdiri kan. Men, apa Menjedok kan. Akhirnya karena ibu saya cuma e, bisa bayar untuk dua orang. Dia dan kakak saya. Akhirnya saya sama adik saya kalau naik angkot itu tetap berdiri walaupun kosong kursinya. Kursi kosong. Bang gak boleh duduk berdiri. Oh iya ya mak. Berdiri aja sambil. Jadi berdiri di dalam angkot itu sambil kepalanya nunduk soalnya udah gede. Saking irit. Dan saya sering ngeliat ibu saya ramai dengan kernet angkot dengan supir angkot gara-gara bayarnya pas-pasan jalan jauh bu ini kurang nih kemana aja saya balas segitu ibu saya kan orangnya fighter ya jadi <gifat> wah rame jadi saya sering ngelihat ibu saya ngapa fighting dulu saya di mesir itu suka rame sama supir atau apa ke bawah sampai di indonesia juga di bandung dulu suka rame sama supir angkot kemana-mana di mobil bawa kayak apa Alat gitu deh, takutnya kalau ada apa-apa Keluarin gitu, Alhamdulillah gak pernah dikeluarin Untung gak dikeluarin ya, kalau dikeluarin Mungkin saya bawa itu, dia bawa pistol Atau bawa mungkin lebih dasar lagi Geng gitu, untungnya saya gak kepancing Artinya saya sering ngelihat Ibu saya ramai, terus kalau kita di acara Kayak pasar malam gitu ya Kan di acara suka ada Kayak karnaval, pacar, uh, plus malamnya Ada pasar malam Kalau ke pasar malam, ibu saya jatah. Kamu mau beli es krim atau bakso, pilih salah satunya kalau udah makan baso, gak boleh lagi es krim. Kalau es krim berarti gak ada baso. Itu lama ngahulengnya loh. Mikir, Baso apa es krim ya? Mikir gitu. Akhirnya udah baso aja deh. Ya udah baso gitu. Mang baso gitu. Udah beli baso, haus. Bawa air mama-mama. Kemana-mana bawa, bawa air. Supaya gak beli es krim lagi. Dan saya pernah ngelihat gimana ayah saya tuh jalan kaki. Gara-gara uangnya habis di pasar malam. Akhirnya kita naik e, angkot. Ayah saya jalan kaki. Dari kondisi kayak gitu bisa kuliah ke Mesir kayaknya bukan mimpi aja gak berani. Keluarga kita gak berani bermimpi anaknya bisa kuliah aja tuh susah gitu apalagi keluar keluar negeri. Tapi Alhamdulillah dengan doa ada aja jalan. Mungkin skenario Allah dibuat biar lebih ilmiah. Karena Allah sebetulnya bisa aja gak ilmiah cuman dibuat biar kita faham pakai jalur ilmiah. Biar kita ngerti nih. Kalau kita dikasih yang gak ilmiah kan kadang-kadang kaget terus jadi pingsan sendiri kan. Tiba-tiba dapat duit segepok gitu kan pingsan. Allah buat caranya ilmiah biar kita gak pingsan. Ilmiahnya gimana? Dari kecil dikasih nikmat, bisa juara Musabako, juara Musabako. Sering juara Musabako. Pas sudah sampai di Mesir, udah gak juara lagi, kenapa? Udah gak butuh soalnya. Allah kasih lewat jalan yang yang lain. Dari juara-juara Musabako, saya bisa nabung, Alhamdulillah kita bisa beli tanah. Bisa beli tanah, kemudian, saya mau ke Mesir, tanah ni jual susah jualnya, karena enggak bisa jual dalam waktu dekat. Sedangkan saya waktu itu belum dapat beasiswa di Al Azhar. Tapi saya kekeh banget pengen ke Mesir. Saya pernah cerita kan, saya sampai hampir putus asa bilang ke Ustaz saya, Ustaz saya kayaknya enggak jadi kuliah ke Mesir di Indonesia aja. Kata Ustaz saya kenapa? Soalnya saya enggak cukup duit dan enggak ada beasiswa. Sampai di sana juga enggak tahu e, gimana hidup. Ini ada kata kunci dari Ustaz saya. Ustaz saya bilang, Hanan, kamu percaya enggak Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir itu sama? Sederhana, tapi itu prinsip. Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir sama. Ya percaya dong Ustaz, memang kenapa? Yang kasih makan kamu di Indonesia siapa? Allah. Terus kenapa kamu ragu di Mesir, bukankah Allahnya sama? Yang beda itu negerinya, bukan Allahnya. Kalau negerinya beda, Allahnya tetap sama. Kenapa kita ragu? Minta aja sama Allah. Makanya di jamaah tablik itu saya pernah cerita juga, kita dilatih, dulu saya awal-awal belajar dakwah itu jamaah tablik, kurut 3 hari, 40 hari, kita dilatih mintanya ke Allah, gak boleh minta kepada makhluk. Jadi kalau kita lagi makan di talam gitu bareng-bareng dikasih nasi, dikasih lauk gitu, pas lauknya habis, kita gak boleh bilang, eh hey, khidmat saya butuh ikan lagi di sini gak boleh. Allah, ikan Allah, dia dengar, kasih ikan, Masya Allah, Allah datangin ikan gitu. Ternyata kurang kuahnya, Allah, kuah ya Allah, yang khidmatnya dengan eh kuah ya, dikasih kuah, ah, Allah. Allah kasih kuah, belajar, minta ke, Al, ke Allah, walaupun sebetulnya itu hanya latihan. Kata ustaz saya, Allah di Indonesia dengan Mesir sama, jadi kenapa kamu ragu, minta aja sama, pemilik Indonesia dan Mesir. Itu cuma dua negara yang berbeda, tapi pemiliknya sama. Sama kayak kita, <tuh> pindah ke Bandung, tetap. Dengan jaminan dari ayah kita akan ngirimin. Kalau kita tinggal di kampung misalnya ayah kita nafkahin tinggal ke Bandung juga ayah kita nafkahin. Terus masalahnya apa? Dan ayah kita kaya lagi. Jadi gak ada masalah buat dia berapapun yang kita butuhkan. Yang masalah kalau ayah kita udah gak mau nafkahin. Mulai sekarang kalau kamu keluar dari Bandar Aceh kamu bukan anak saya lagi. Itu baru masalah tuh. Tapi kalau, nak, gak apa-apa kamu ke Mesir. Nak, gak apa-apa kamu ke Jakarta, ke Bandung. Terserah kamu. Ayah akan nafkahin pun yang kamu butuhkan. Kan aman tuh. Karena ayahnya sama. Tapi kalau ayahnya udah beda. Ayahnya berubah. Gitu. Kenapa ayahnya beda? Ternyata ada broken home. gitu. Ayahnya cerai sama ibu kita. Terus ayahnya hilang aja. Tidak tahu kemana. Tidak mau lagi menafkahi. Ya ini baru kita bikin galau tuh. Jadi ustaz saya bilang sederhana. Allahnya sama. Kalau kamu di sini bisa makan, di sana juga bisa makan. Oh gitu Ustaz. Kamu di sini punya keluarga enggak? Punya. Kenapa di Mesir tidak punya keluarga? Bukankah Allahnya sama yang mendatangkan keluarga untukmu? Alam yajidika yatiman fa'awah. Gitu kan ayatnya? Alam yajidika yatiman fa'awah. Wa wajadika do'allam fa'adah. Ya Muhammad, kenapa kamu khawatir? Bukankah dulu kamu itu anak yatim, lalu aku beri kepadamu keluarga? Dulu kamu itu adalah orang yang bingung, tidak tahu ke mana arah untuk hidup? Aku beri kamu petunjuk, dulu kamu dalam keadaan tidak punya apa-apa, aku berikan segalanya. Diberikan istri yang soleha dan kaya raya. Alamiyajirika yatimam fa'awah Wawajadaka dhollan fahadah Wawajadaka a'ilan fa'agnah Lalu kenapa kamu ragu? Itu buat saya mantap Oh gitu ya ternyata modalnya bukan duit Tapi Allah Kalau mau minta bukan kepada makhluk Tapi minta kepada Allah Makhluk hanya cara buat Allah Untuk supaya kita faham Kalau dikasih tidak lewat makhluk takutnya kita tidak mengerti Malah jadi susun Tiba-tiba dapat duit banyak, kita malah enggak bersyukur kepada Allah karena enggak ngerti dari mana asalnya. Akhirnya Allah buat ilmiah. Saya punya duit cuma 10 juta dan itu habis untuk biaya travel, untuk biaya tiket. Tapi karena saya punya Allah, ya udah saya beli tiket ke Medan, naik Malaysia Airlines dari Medan ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Beirut, Beirut Lebanon, dari Beirut ke Kairo, naik pesawat Malaysia Biayanya kurang lebih 10 juta. Dan saya enggak bawa uang sama sekali, Nol Tapi saya punya Yang Maha Kaya. Berangkat nih. Di Malaysia Airlines dikasih makan, wah nih makan, makan semuanya. Sampai di Kuala Lumpur, di Bandara Kuala Lumpur, semalaman kita muter-muter aja enggak makan. Saya sama teman-teman saya, teman-teman saya sebetulnya punya duit, cuma dia enggak enak kalau makan saya enggak ikut. Akhirnya dia ikut lapar gara-gara saya eh kita makan yuk, ah baru aja tadi makan di pesawat, ntar lagi juga di pesawat dikasih makan saya bilang gitu, pahala saya gak bawa, udah deh kita tunggu aja di pesawat, akhirnya namanya juga mahasiswa kan irit nih begitu naik pesawat antara Kuala Lumpur ke Beirut, wah Alhamdulillah gak tahu kenapa kayak gitu, saya minta makan berkali-kali ke pramugarinya, itu dikasih terus loh harusnya kan ada jadwal makan tuh saya, uh, mbak boleh nambah gak, saya nambah di pesawat tuh pertama kayak. Kaya kelas bisnis gitu. Dia juga mungkin ngeliat wajah saya kasihan gitu karena nya ya, jadi akhirnya udah langsung kasih aja deh. Jadi mak boleh nambah nggak? Ini nasinya. Oh ya mau rasa apa? Eh mau yang lauknya apa? Apa daging atau chicken gitu? Yang daging aja. Request lagi udah minta nambah kasih daging makan. Alhamdulillah kenyang banget. Sampai di Beirut tuh saya kekenyangan. Kasih apapun saya makan. Dari Beirut ke Cairo snack gitu cemilan. Sampai di Kairo, saya udah kenyang banget. Tadi saya makan dengan niat supaya tidak kelaparan nanti di Kairo di hari pertama minimal bertahan untuk satu hari. Eh ternyata baru keluar bandara langsung diajak kakak-kakak kelas untuk makan kambing Kairo. Saya nyesel kenapa semalam saya udah kenyang duluan. Nah, harusnya kalau semalam nggak kenyang saya bisa makan kambing Kairo kan? Ternyata kambing Kairo ada di Bandung. <laughs> Intinya adalah Allah yang kasih makan bukan makhluk. Udah masuk ke Mesir. Masuk ke Cairo. Saya malah belum daftar di Al-Azhar. Makanya visa saya visa turis karena belum terdaftar di Al-Azhar. Saya baru besoknya mau daftar. Malam ini saya tinggal di asrama mahasiswa untuk satu bulan gratis. Kayak gitu memang SOP-nya. Bulan kedua bayar. Saya tinggal di asrama mahasiswa. Saya tanya-tanya ke kakak kelas nih kalau ke kampus naik apa? Naik damri segala macam. Udah akhirnya saya mikir damri. Beli tiketnya berapa ya? Sosok tanya berapa? malah gak ada duit. Akhirnya karena saya gak bisa naik damri, saya jalan kaki ke kampus. Gak punya duit sama sekali dan gak ada yang tahu kalau saya gak punya duit. Saya jalan kaki ke kampus, lumayan sekalian treadmill, jalan tuh. ke kampus. Sampai kurang lebih sekitar 3 kilo lah. 3 kilo jalan ke kampus, sampai di kampus saya daftar, ngantri dulu daftar. Dan alhamdulillahnya dia nggak nanya nilai kamu berapa di apa di sekolah kalau nanya nilai mungkin nggak lulus juga nilai saya nggak pernah bagus soalnya nilainya pas-pasan yang penting bisa lulus gitu saya yang bagus mah bukan bukan nilai hati insyaallah ya <laughs> pakai doa aja nggak ngadain nilai gitu nilainya boh biasa-biasa aja nah akhirnya dia nggak nanya nilai dia nanya nya kamu bisa ngaji nggak bisa oh ya udah oh, coba kamu ngaji saya ngaji, pas saya ngaji, saya ngaji sebaik mungkin yang saya bisa. Alhamdulillah dia baper nih yang dengerin saya ngaji. Dia nangis tiba-tiba, saya juga heran. Kenapa ini orang nangis? Alhamdulillah ternyata kena di hati dia. Masya Allah, masya Allah, kata dia jarang ada orang Indonesia yang ngaji buat saya. E, terkesan, masya Allah kamu masuk aja. Langsung di tangan oleh TU, oleh Pak juru yang ngetesnya bisa masuk ke Al-Azhar. Dan begitu masuk, saya langsung dikasih prioritas untuk dapat beasiswa. Padahal cuma ngaji doang. Kayak gitu skenario Allah. Coba kalau saya mau ngetes ini kamu dulu. Matematika. Aduh Al-Azhar ada matematikanya. Tentu gak dites matematika. Dan gak mungkin juga soalnya Al-Azhar. Bukan uh, Oxford. gitu. Akhirnya saya disuruh ngaji. Alhamdulillah lulus ngaji. Kasih prioritas dapat beasiswa. Bulan kedua langsung cair beasiswanya. Bulan pertama kan masih makan ditanggung uh, ini uh, Persatuan Mahasiswa Indonesia. Cairo. Langsung cair beasiswa. Dan... Waktu itu saya biar gak tahu nih, takutnya gak, gak dapat, walaupun udah jadi prioritas takutnya gak dapat, saya ngetes beasiswa di beberapa tempat. Ada yang di badan wakaf, ada yang di Al-Azhar, ada di lembaga apa, ternyata saya dapat beasiswa tiga tempat. Teman-teman yang datangnya mengandalkan orang tua, gak dapat beasiswa sama sekali, tetap dikirimin tiap bulan oleh orang tuanya. Saya tiga tempat beasiswanya, makanya saya punya rumah tiga. Satu asrama, karena kalau dapat beasiswa wajib masuk asrama. Satu lagi saya tinggal di pelosok Mesir, pengen tahu suasana kondisi masyarakat Mesir. Satu lagi saya tinggal dekat sungai Nil, di apartemen yang elit. Gak tahu diri ya? <tuh>. Kalau lagi ujian kan saya sering bilang, kalau lagi ujian saya gak mau tidur di apartemen. Saya tidurnya di hotel, makanya di kafe. Sehari makan di kafe tiga kali, tapi bukan mengandalkan beasiswa. Alhamdulillah setelah satu tahun di Mesir, saya jadi menguasai daerah itu. Saya bikin bisnis-bisnis usaha-usaha kecil, uh, mulai dari manajer keliling jual dolar gitu ke anak-anak mah. Hey, eh, lu anak baru ya beli dolar dari gua. gue? <laughs> Nggak, anak-anak baru. Iya ya kak, ya kak beli gitu ya. Jadi pakai senioritas bisa jualan dolar gitu. Udah gitu uh, bisa jual bakso. Kalau ada event anak-anak mahasiswa Indonesia Malaysia, Malaysia itu by the way ada 8000 mahasiswa di Mesir. Dan itu market bisnis yang lumayan. Wah, 8000, Indonesia 3000. Jadi 11000 mahasiswa itu market bisnis luar, luar biasa. Saya bikin bakso. Bakso manghanan gitu ya. Enggak ada mereknya tapi yang bikin bukan saya, teman saya. Saya enggak bisa apa-apa cuma bisa jualan. Teman saya bikin bakso, saya jualin. Dan saya jualnya pakai mot kalau orangnya kayaknya nih keren nih, saya kasih banyak. Kalau orangnya kayaknya ngeselin, saya kasih sedikit. Kalau cewek yang beli banyak tuh ngasihnya. Datang cewek kayaknya, wah oh, nih solihah banget. Eh ini kayaknya nih, uh, siapa tahu bisa jadi gitu kan? Nanem dulu lah, nanti menuainya tiga tahun lagi. Ternyata dia lupa, ngasih gitu. Uh, uh, Kalau dulu bahasanya ustazah di Mesir tuh siapapun dipanggil ustaz ustazah, walaupun mahasiswa. Kalau di sini brosis gitu kan. Neng gitu. Neng nih baksonya dapat 12. Yang lain standarnya 6, 6 butir bakso ini mah 12, 2 kali lipat. Dia enggak nanya-nanya, dia bilang ke temannya, "Eh, oh, enak tuh bakso di situ, kayaknya dikasih 12. Datang lagi." "Loh, kok saya 6 kok kamu 12?" Rame, saya nyumput aja udah." <tuan> <gulang> Tapi alhamdulillah walaupun jualan baksonya pakai emot, enggak pakai SOP yang sama, untungnya lumayan. Dari keuntungan bakso itu bikin lagi bisnis catering. Sampai alhamdulillah kalau musim haji berangkat haji jadi gayet, jadi kuli, jadi joki Hajar Aswad. Joki Hajar Aswad. Yang sekarang ramai-ramai di TV joki Hajar Aswad kalau saya nonton acara gitu saya senyum-senyum aja. Saya dulu juga gitu lah. <SILENCIO> eh bu, bu, musim Hajar Aswad, eh, saya bantuin gitu. Cuman gak pernah matok berapa yang dia kasih. E, minimal 100 dolar lah ya. <SILENCIO> Ada yang saya sampai pernah banget nih ngandelin doa banget ya di Mekah. Saya mau baru haji yang pertama dan waktu itu ngutang hajinya. Rata-rata mahasiswa itu kalau haji itu ngutang. Dengan harapan nanti pas pulang bisa balik modal dan bayar utang. Nah, saya ngutang 500 dolar untuk berhaji. Pas sampai di sana saya beli uh, wheelchair, beli apa? kursi roda. Saya beli kursi roda itu modal buat narik tuh. Jadi kita jadi apa? supir kursi roda. Bersaing dengan teman-teman yang udah lama di Mekah sama anak-anak Arab. Beli kursi roda, saya muter-muter aja di dekat kabah, kok gak ada yang sakit ya? Gak ada yang cacat gitu, gak ada yang lemah. Kalau musim haji kan banyak orang sakit, tapi waktu itu hajinya tuh haji fit banget nih. Aduh kok gak ada yang sakit, saya mau ngedoain supaya ada yang sakit gak enak gitu. Masa saya doa, ya Allah mudah-mudahan ada yang sakit tahun ini banyak gitu. Gak mungkin kan doanya kayak gitu, jadi menzalimi orang lain. Oda bisa, udah di nanti kursi rodanya kita bahas setelah sholat isya, insyaallah ya. Kita sholat isya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sampai di mana? Oh kursi roda, bocor. Ini sharing dulu pengalaman sebagai tahdus bin ma. Salah satu bukti bahwa gimana kalau kita ngandelin Allah, berdoa kepada Allah dan memurnikan keyakinan kita kepada Allah itu amazing. Tapi kalau setengah-setengah maka Allah juga aku tergantung bagaimana prasangka hambaku ku kepada ana aindhazzanni 'abdi bi. Jadi saya ngutang dulu 500 dolar buat haji dengan target nanti bisa nutupin dengan sedikit ada kerjaan di Saudi. Saya beli kursi roda, muter-muter, dekat Ka'bah gitu, nyari-nyari orang yang sakit. Jadi kayak ikan hiu nyari mangsa gitu. <laughs> Kalau ada yang kira-kira jalannya, bu uh, capek mau saya dorongin gitu. Jadi ternyata, oh enggak, enggak apa-apa deh, masih kuat kok. Oh iya bu, enggak apa-apa, udah jalan terus. Sampai akhirnya udah tiga hari saya muter-muter, saya belum dapat orang sakit. Belum dapat pasien, udah tiga, ha? udah tiga hari. Dan tiga hari itu saya hanya minum air zam-zam saja Minumnya air zam-zam Dan alhamdulillah itu keajaiban air zam-zam itu Minum tapi bisa ngenjengin Gak harus makan Saya tidur di masjid Bawa baju gak terlalu banyak Begitu nanti pengen mandi Mandi di toilet misli haram di bawah yang bagus Saya mandi terus naik lagi ke atas tidur Minum air zam-zam terus saya kayak gitu, Selama tiga hari Setelah tiga hari Saya terus berharap gak mungkinlah Allah membiarkan saya Kayak gini saya yakin aja sama Allah. cuman kalau misalnya Allah belum mengabulkan di hari pertama, kedua dan ketiga, mungkin memang Allah pengen lihat kesabaran saya. Wah, makna aja Allah lihat kesabaran saya. Insya Allah saya sabar, sabar nih. Hari keempat, alhamdulillah, dari kejauhan saya nge ada ibu-ibu sama anak gadis. Bukan sakit, kayak bingung gitu arahnya ni kemana nih? Kayak orang kesasar kan di Makamah banyak orang kesasar. Sampai ada tu seorang pilot, pilot pesawat tempur kalau enggak salah tapi udah e, kayaknya udah pensiun beliau pernah kesasar di Mekah terus kita tolongin, kita arahin ke maktab, namanya ke asrama beliau, ke hotel, beliau bilang gini Dek, Masya Allah ya Subhanallah, benar kita gak boleh sombong ya kalau di sini kata beliau kenapa pak, saya itu gak mau ikut rombongan, saya mau jalan sendiri, padahal ini haji pertama buat saya karena saya mikir saya di udara aja gak kesasar di tengah hutan aja ditaruh saya enggak kesasar, masa saya di kota kecil kayak gini kesasar? Saya ngomong gitu. Jadi saya enggak mau ikut pemimpin, enggak mau ikut rombongan. Saya yakin bisa pulang sendiri. Jadi saya tinggalin rombongan. Ternyata benar, eh, saya muter-muter enggak -muter tahu di mana rumah saya, kesasar. Jadi enggak boleh Som. sombong. Ada ibu-ibu kayak kesasar gitu, saya samperin. Dan enggak ada niat sama sekali mikir nih jangan siapa tahu sakit mau didorong. Enggak ada sama sekali. Justru gara-gara kayak gitu Allah kasih. Bu uh, mau kemana? Ini deh saya kesasar mau pulang cuman nggak sampai-sampai udah muter-muter balik lagi ke masjid, balik lagi ke masjid. Oh emang ibu dari mana? Dari Solo katanya. Oh Solo, maktabnya berapa? Nggak nggak hafal, nggak bawa identitas, nggak bawa apa-apa, cuma ada gelang doang dan nggak disebutin di situ. Maktab berapa? Nomor hotelnya apa? Jalan apa? Nggak tahu. Wah ibu, gimana kalau gitu tuh bu? Ya saya nggak tahu pulang kemana nih. Jemaah Solo kan tersebar di mana-mana. Saya juga bukan petugas resmi yang tahu lokasi jamaah-jamaah yang baru datang. Ibu baru datang kapan kemarin? Ini hari kedua. Oh gitu. Ya udah ikut saya aja bu. Mudah-mudahan ketemu. Bismillah aja ya bu. Ya ya bismillah ikut. Jalan aja saya tuh. Itu benar-benar saya juga nggak tahu di mana rumahnya. Ke arah mana ada yang misfalah, ada yang hafair, ada yang kemana-mana. Pokoknya jalan aja. Jalan dan nggak lama jalannya. Tiba-tiba dia ngeliat, "Loh, itu teman-teman saya ada di depan hotel lagi nungguin dia belum pulang." Itu teman-teman saya langsung datang." "Alhamdulillah ada ini kayaknya kalau bahasa orang mah hoki gitu ya. Dia pembawa pembawa apa berkah e, besok bisa enggak nemenin Ibu lagi untuk tawaf biar enggak kesasar?" "Oh, boleh banget, Bu. Siap-siapnya." Sama anak gadisnya lagi. Jadi dia bawa adik, anaknya. "Siap, Bu. Insyaallah siap besok." "Besok saya udah selesai subuh langsung oh eh, sebelum subuh udah di situ." Untuk sholat suh, jadi saya terhajud langsung ke situ. Setiap di depan asramanya, eh ada yang kemarin? Iya bu, kayak kayak wajah-wajah baik gitu kan. <laughs> <laughs> terus saya bawa ke Mekah kita tawaf bareng, sa'i bareng, eh tawaf bareng terus itikaf. Saya karena belajar di Al-Azhar dia nanya-nanya saya kayak gitu. Nanya, eh adek belajar di mana? Saya mahasiswa di Al-Azhar. Oh luar biasa, berarti ibu bisa dibimbing ya? Bisa insyaallah bimbing, nanya-nanya fikir -nanya gitu. Kalau dia saya gak tahu, oh nanti saya baca dulu ya bu. Saya pulang dulu baca, yang kemarin ditanya, besok dijawab. Pokoknya dibimbing sampai selesai. Alhamdulillah ternyata dari situ saya bukan cuma dapat ibu itu. <laughs> dapat satu rombongan, coba luar biasa. Ini rahmat dari Allah ya. Ibu itu mah gak ngasih jawab apa-apa. Tapi rombongannya. Begitu habis uh, apa arafah, kemudian... Setelah wukuf itu kan ada yang kemina Motong hewan kurban Itu satu rombongan yang motong hewan kurban saya Itu dikasih sama ketua Rombongan Dek, Bisa gak nolongin kita untuk motong hewan kurban Oh bisa pak Sama ada yang dam juga Yang hajinya tamaket itu kan harus bayar dam Akhirnya saya pergi ke tempat pemotongan hewan kurban Makanya saya tahu tentang gimana motong hewan kurban Ontah itu kayak gimana Akhirnya saya datang sana tawar-menawar Dengan pemilik hewan kurbannya Sekitar berapa puluh ekor Balik lagi dari situ Alhamdulillah saya bisa beli kulkas, biayain adik-adik sekolah segala macam. Itu luar biasa. Dan kita gak ngasih harga yang terlalu tinggi, standar-standar disana aja. Dan udah ada deal-dealan biasa dengan orang yang punya apa, peternakan. Alhamdulillah dari situ saya bisa jual lagi kursi roda, balik modal, terus pulang ke Kairo, Nih Alhamdulillah bisa bertahan satu tahun ke depan makanya satu tahun ke depan jadi nggak ada bisnis udah direkap pas lagi haji jadi setahun saya santai-santai aja sehari makan di restoran tiga kali sarapan restoran ini restoran lagi alhamdulillah dan itu bukti bahwa kalau misalnya kita ngadain Allah itu luar biasa saya pernah juga haji haji backpacker kalau pas lagi di Mina tidurnya di trotoar dekat tempat pelemparan jemarot tidur di situ Pas lagi di Arafah, kita tidur juga juga di jalan. Makanya, Alhamdulillah, saya waktu itu banyak bersyukur karena dibantu oleh Bin Laden. Tapi bukan Usama ya. Keluarga Bin Laden. Di Mekah itu Bin Laden ini salah satu perusahaan besar di Arab Saudi yang paling dermawan untuk memberikan khidmat kepada jemaah Haji. Jadi dia punya kayak satu kontainer gede gitu. Isinya apa? Daging yang udah mateng, udah dimasak dilempar lemparin rata-rata yang dapat bantuan kayak gitu tuh jamaah dari Afrika sama India cuma kita doang yang paling putih di situ orang Indonesia paling paling putih karena semuanya orang Afrika kita ikut bareng lemparin wah dapat dapat dua bungkus daging kotta gitu daging kotta kan bagus banget untuk kesehatan dan energi ya jadi saya dapat daging kotta dua makan Mahasiswa gitu, Allah kasih luar biasa Baru nanti kerja lagi angkut ngangkut tempat tidur dari lantai 1 ke lantai 10 yang pernah saya cerita sebelumnya Ada satu pelajaran Yang saya dapat dari perjalanan Hidup saya kayak gitu, sampai akhirnya saya e, Bisa pulang ke Indonesia, tinggal di Bandung Dan Allah mudahkan segala keurusan Hidup saya, satu aja pelajarannya Kalau kita Mau ditolong oleh Allah dengan cara ajaib Tunjukkan Keyakinan kita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 Dalam next kasus, next time, kita pasti akan lebih yakin untuk ngandelin Allah. Makanya saya hampir bisa dibilang agak gak terlalu gampang galau kalau urusan pemeliharaan Allah. Gak punya duit, gak galau sama sekali. Saya pernah cerita juga di Cairo kalau lagi gak punya duit, makanya minum air putih sama kurma yang udah berjamur gitu. Kurma yang udah agak-agak udah lama gitu, udah lebih dari setahun udah berjamur dan udah keras Ditaruh di air, direndam, kalau udah agak lembut baru dimakan. Tapi kalau lagi ada duit tadi, sehari tiga kali di, di restoran. Gak punya manajemen, baru ada manajemen, pas udah nikah. Yeah. Jadi ini yang saya bilang, the power of doa. Doa itu luar biasa, bisa benar-benar, bisa break the impossible. Sampai saya berada di Bandung ini juga impossible. Dulu bagi saya Bandung itu kota yang gak mungkin saya akan tinggal di sana. Saya awal-awal datang ke Bandung. Belum punya kerjaan sama sekali. Saya berdiri di sebuah tower. Saya naik ke sebuah tower di kota Bandung. Terus saya bicara sendiri. Saya butuh waktu lima tahun ya Allah. Ingin bisa menjadi seseorang yang bermanfaat di kota ini. Kenapa saya naik ke tower? Bukan karena lebih dekat ke Allah. Karena kalau mau lebih dekat ke Allah, jangan naik ke tower. Sujud serendah-rendahnya. Makin rendah, makin de dekat. Saya naik ke tower itu cuma pengen menikmati kota Bandung. Melihat kota Bandung, wah Masya Allah. Saya lima tahun lagi nih, harus menjadi seseorang yang bermanfaat di kota Bandung ini. Alhamdulillah setelah lima tahun, Allah kasih kemudahan-kemudahan kemudahan yang luar biasa. Dan hampir bisa dibilang, saya datang ke Bandung juga gak punya modal sama sekali. the power of kepepet di situ belajar tawakal kepada Allah ya Allah saya ini datang ke sini karena ingin beramal soleh karena saya ingin lebih taat kepadamu saya ingin berdakwah tapi saya nggak mau jadi guru tetap Allah masih ada requestnya juga Allah saya kalau bisa jangan jadi guru tetap ya saya orangnya karena susah diatur senangnya loncat salah loncat sini jadi kalau bisa yang bebas bebas aja ya Allah gitu ya. akhirnya diundang alhamdulillah ngajar. yang dulu saya pernah cerita saya disuruh ngajar ceramah saya ceramah nggak bisa bisanya cuma apa teriak-teriak doang, alhamdulillah bisa ngaji, tapi kalau ceramah nggak bisa, awal-awal ceramah kebalik, Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Subhanahu Wa Taala, eh, kebalik, saking semangatnya gitu, Rasulullah Subhanahu Wa Taala, Allah Teh Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah bingung, ah ini Ustaz dari Cairo Shallallahu Alaihi Wasallam kebalik, terus bingung lagi nih gaya siapa, kalau mau ceramah ah gaya Alim aja lah, halo Betul tidak? Gitu-gitu. Waktu itu kan saya belum nyunda sama sekali, baru datang dari Aceh tiba-tiba ngomong bahasa Sunda kan patah-patah banget tuh. Jadi orang yang dengar juga kasihan ngeliatnya. Aduh, kasihan bisanya. Udah lah, kan, mereka mau dengar bukan karena enak ceramahnya, karena kasihan. Oleh Rosya. ternyata enggak nyaman gaya Agim. Euy, saya ganti Zainuddin Amzad. Assalamualaikum. Enggak dapet juga. Wah, enggak nyaman juga. Akhirnya be yourself no matter what they say. Lah. Yeah. Karena ceramah yang sebisanya saya aja udah mulai nulis-nulis buku, nulis-nulis buku pertama saya penulis, saya kulinya, saya direkturnya, saya ngejualnya. Saya nulis buku, judulnya Tadabbur Al-Quran. Terus saya kirim ke Sumatera, ke Kalimantan, ke teman-teman Cairo yang udah pulang, ngirim pakai bus, terus juga pakai beberapa paket yang ngirim keluar kota. Bawa pakai dus Al, apa, Malboro gitu kan buku kan berat tuh kalau pakai dus Malboro. Saya angkat sendiri di Soekarno-Hatta. Wah ternyata itu penulis bukunya. Angkat buku. Nih saya mau ngirim ke ma buku apa nih Buku tentang Tadabur Al-Quran. Oh iya siapa penulisnya? Hanan at gitu. Oh iya. Berhasil sa saya. <laughs> Jualan di Book Fair. Kan ada Book Fair di Braga dulu tuh. Islamit Book Fair. Jualan Alhamdulillah dari percikan imannya Pak Memirudin, Ngasih satu space buat saya Display buku saya Saya bikin X banner Saya bawa naik motor hujan-hujan pakai jas hujan gitu Turunin buku basah-basah Naruh disusun-susun Setelah disusun-susun saya balik lagi ke toilet Ganti baju yang agak-agak keren gitu seolah-olah penulis Baru balik lagi Saya sudah pakai dasi gitu udah, yes, Penulis gitu kan Pas orang datang Oh ini buku siapa? Ini wajahnya <laughs> mirip <laughs> Jadi di cover buku itu wajah saya paling gede tuh. Tulisannya kecil yang penting wajah saya. Biar orang kan lagi pencitraan, pengen terkenal, namanya juga pengen terkenal. Jadi wajahnya gede, judulnya kecil. Pas orang lihat ini buku siapa yang nulis? Mirip. Oh iya, ini penulisnya minta tanda tangan, tanda tangan. Dari situ mulai banyak acara, udah gitu bikinlah beberapa lembaga. Dari situ saya mencoba itu awal saya ngerasa feeling guilty kan. Kok saya belajar jauh-jauh cuma untuk ngajar-ngajar gini terus dibayar? Saya harus bikin dakwah yang saya nggak dibayar akhirnya setelah tujuh tahun kayak gitu Allah kasih ilham muncullah pemuda hijrah dan saya merasa dengan pemuda hijrah ini hilang sedikit feeling guilty-nya karena bisa berdakwah yang tidak ada lagi orientasi-orientasi apapun selain pengen berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala tapi itu perjalanan semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan doa kalau ngandalin ilmiah. Gak kayak gitu. Ilmiahnya harusnya saya pulang dari Cairo itu udah di Bandar Aceh aja. Ngapain jauh-jauh ke Bandung? Ke Bandung. Atau ilmiahnya saya gak usah ke Cairo. Udah aja sekolah di Bandar Aceh atau kuliah di Bandar Aceh. Tapi gak pakai ilmiah doang. Pakai iman. Pakai rububiyah. Pakai keyakinan bahwa Allah yang di Indonesia dengan Allah di Mesir sama. Sedikit nekat kadang dibutuhkan. Jadi kalau kalian mau melihat keajaiban jangan cuma ngeliat Instagramnya datang ke rumahnya lihat Instagram satu nyepoin lagi Instagram kedua sampai sepuluh Instagram dikayepoin tapi nggak ngelamar-lamar itu nggak ada kacaiban mau ngelihat kacaiban ini rumahnya di mana udah aja di komen neng rumahnya di mana saya mau datang udah aja kayak gitu tunggu aja kacaiban kacaibannya apa di di blog sama dia gara-gara nggak -gara... Gara -gara... bisa masuk lagi Instagram kenapa saya di blog kayak orang aneh kata dia tapi kan namanya juga usaha kan, jangan menyerah. Ulangi lagi, komen di berikutnya, sehingga kita terkenal komentator yang paling banyak menyam, menghampiri akun-akun yang keren-keren. Komen di situ. Sampai kalau perlu eh, jangan setengah hati. Kecuali akhwat ya, kalau yang cewek mungkin banyak batasan. Ini yang di atas atas sebetulnya nunggu keberanian teman-teman di bawah, jangan. Jadi kalau gak berani nekat itu berarti agak mentalnya, aduh, mentalnya tuh masih kurang. Harus berani nekat. Nekat berani apa? Berani ditolak, berani disuruh pulang, berani dimarahin, berani. Pokoknya datang aja. Ayahnya, ini oh, kolonel, udah datang aja. Pas datang kirain siapa, ternyata ayahnya ketua geng motor misalnya. Oh, gak apa-apa, bawa kiki berikas tuh. Wah, Ki, temenin Ki kemana? Mau ngelamar kalau bawa saya karena ayahnya ternyata ketua geng motor eh oh ya udah bawa sama Kiki. -Ki. Ternyata Kiki -Ki juga pernah tapi gagal misalnya gitu. Misalnya, ya Ki enggak, ininya contoh doang. Artinya, wah usaha aja jangan setengah hati. Jadi baru disebut nekat itu kalau udah ngelakuin sesuatu bukan nekat tapi cuma doa doang. ya Allah, saya berharap bisa nikah tahun ini tapi enggak nekat-nekat. Coba tunjukin dulu karena nekat jadi tawakal. Enggak kenal, enggak apa-apa. Saking nekatnya. Jauh kayaknya levelnya jauh banget nih. Kita orang biasa banget, dia mah bidadari banget. Apa seorang pengemis melamar bidadari? Wih. Jadi pengemis yang luar biasa nih. Kayak siapa? Julai? Julai Pengemis melamar bidadari. "Dan nah, saya mah orang biasa, tapi saya punya Allah. Datang aja." Kan kita enggak tahu kalau belum mencoba kan? You don't know if you don't try. Itu pakai aja sebagai bahasa nekat tapi setelah itu bismillahirrahmanirrahim Allah ya muqallibal Wahai yang membolak balikan hati. Udah segitu aja. Allah udah tahu lah keterusannya aku. Datang, ya Allah, Engkau yang mau memiliki hati orang-orang yang ada di dalam rumah ini. Ayahnya, ibunya, dia termasuk pembantu kadang-kadang. kadang pembantu -kadang, kadang -kadang itu bisa membuat orang terbolak-balik hatinya. Ayahnya masih bingung gitu, ibunya masih mikir-mikir, si Nengnya juga masih mikir-mikir pembantunya yang, wah semangat pembantunya bilang, Neng, ah ibu teh udah sering ketemu anak laki-laki tapi ini beda Neng, pembantunya tuh cerewet, tapi cerewet yang positif ternyata si pembantunya tadi dibeliin apa? cuangki sama kita ikhtiar yang maksimal pembantu juga bisa dimanfaatin karena saya pernah memanfaatkan pembantu dan itu berhasil Ikhtiarnya yang yang maksimal Kita gak akan tahu kalau kita belum mencoba Doa terus ikhtiar Ikhtiarnya tadi bawa cuangki Bawa apa pecel Nasi pecel kasih ke pembantu e, Bu dari mana Saya dari Surabaya oh saya bawain rawon Buat ibu gitu ya rawon. Masya Allah ini anak baik banget Dia akan bisa mempengaruhi Keputusan yang ada di dalam rumah itu Keputusan paling penting bisa dipengaruhi oleh Suara seorang pembantu rumah tangga Gara-gara sebungkus rawon itu ikhtiar dulu. Jangan udah belum apa-apa, ah -apa, oh, saya mah kayaknya enggak ini. Laksanakan aja dulu. Ikhtiar, kerja juga gitu, harus sedikit nekat. Karena dulu saya pernah bisnis beberapa usaha kecil-kecilan, bukan bisnis, usaha bisnis mah kayak gaya, eh usahalah. Usaha kecil-kecilan bikin kayak cabang-cabang apa? MQ pulsa gitu. Itu berawal juga dengan kenekatan. Pokoknya saya mau bikin itu aja, beli jual beli mobil bekas juga dengan kenekatan. Uh, properti kecil-kecilan cuma beli satu benerin terus jual lagi, semuanya lewat nekat tapi tawakal sama Allah, yang penting jangan bikin Allah kecewa, itu aja, kalau kita gak bikin Allah kecewa, kita masih tetap bisa ngandelin Allah, begitu kita ngecewain Allah gak bisa ngandelin apapun kalau kita mengandalkan Allah maka Allah akan menggunakan segalanya untuk kebaikan kita kalau kita gak bisa mengandalkan Allah maka kita kehilangan segalanya Sehingga ulama bilang siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan segalanya. Siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segalanya. Minta sama Allah. Wajah salak ibadi anni, fa ini kawib. Allah itu dekat sama hambanya. Uji budi awat adai dadaan. Aku mengijabah. Setiap permintaan orang-orang yang meminta Kepadaku, minta sama Allah Ini Semangat, motivasi untuk Berdoa dan e, Berikhtiar dengan bumbu sedikit Nekat, baru kita Akan melihat keajaiban, banyak sekali Dari pengalaman hidup saya itu, nekat memang Bikin keajaiban Tapi dengan tawak, tawakal, baru kita Mengerti arti tawakal, kalau kita udah Agak sedikit nekat Terus tips Yang kedua dari pengalaman hidup yang mungkin jadi sharing juga buat teman-teman. Biar doa itu diijabah oleh Allah. Ini penting banget nih. Jangan pernah makan atau minum sesuatu yang Allah haramkan. Itu mutlak. Gimana pun kita teriak-teriak di depan pintu Ka'bah, kalau di dalam darah dan daging kita ini tumbuh atau mengalir makanan dan minuman yang Allah enggak ridhai, suara kita itu Mute, apa mute? Mute, mute, mute. Gak kedengaran. Di telepon kita telepon Allah, tapi teleponnya di silent. Gak kedengaran. Kenapa gak kedengaran? Soalnya kita pakai uh, opsinya, opsi silent tadi. Dan opsi silent itu gara-gara kita makan makanan yang haram atau syubhat. Jangan pernah menggadaikan doa-doa teman-teman dengan harta yang haram, walaupun berlimpah. Jangan pernah menggadaikan. Karena kalau kita sudah sampai membuang kesempatan diijabah doa, kita enggak bisa ngapa-ngapain lagi walaupun kita punya dunia dan seisinya. Nih, kalau pilihan ya. Gak ada pekerjaan tapi syubhat atau haram. Cuman resikonya Allah enggak mengijabah lagi doa kita. Atau kita enggak mengambil pekerjaan itu Cuman gak dapat keuntungan besar, tapi Allah mengijabah doa-doa kita. Kalau saya sangat yakin gak perlu istiqoroh akan memilih. Yang penting Allah mengijabah doa saya. Urusan yang lain terserah. Kalau Allah mengijabah doa saya, mau coba, mau apa aja, minta sama Allah pemilik segalanya. Taba rokalati mulk di tangan Allah segala kerajaan. Jadi jangan sampai Allah yang kita hilangkan, jangan sampai kita kehilangan tali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu penghilang tali hubungan dengan Allah itu Makanan dan minuman yang haram Makanya Nabi pernah mengisahkan Ada seorang laki-laki Yahudi Melakukan perjalanan Di tengah jalan dia ngelihat ada orang Yang lagi makan babi guling barbeque, Harum gitu Tapi makanannya babi Laki-laki Yahudi tadi nyamperin Terus bilang Eh boleh gak saya Minta satu potong ikan itu Kata laki-laki Yahudi, boleh enggak saya minta, A'tini samak, beri saya sepotong dari ikan ini. Kata orang-orang, kamu kan penampilannya kayaknya orang Yahudi ya. Ya, bukankah orang Yahudi itu dilarang makan babi? Emang, terus kenapa kamu minta makanan ini? Kata dia, yang minta babi siapa? Kan saya minta ikan, kata orang Yahudi. Tapi nunjuknya ke arah babi, itu namanya Hilah. Mencari-cari celah untuk mengubah hukum yang haram menjadi halal. Salah satunya dengan mengganti nama. Makanya Nabi bilang di dalam hadis, ada juga di Riyadu Solehin. <tuh>